Bioskop Jogjakarta memberikan akidah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabhih nastaghfiru lana amalul dunia dan dunia. Wassalaamu alaikum ala ashrafil Abiyyu wa Mursalin Nabiyyu Muhammadi wa ala anhi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi hisalillahi yamin amabaghdhu. Ikhwat Iman. Rahimahni wa rahimahkumullah Para pendengar radio muslim di dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali berjumpa Dalam acara pembahasan fikih kesehatan kontemporer terkait Puasa dan Ramadan Membedah buku yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSc, SPPK Hafidahullah Ta'ala wa ah. Dan sembari dalam Menjalankan ibadah puasa kita Yang telah kita selesaikan Di hari yang ke 14 ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita untuk kita bisa beribadah dengan sempurna dan menyelesaikan Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini. Terasa kita sudah mencapai pertengahan bulan Ramadan telah berlalu. Pertengahan dari bulan Ramadan, sembari kita terus meningkatkan kontes ibadah kita, juga kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, bagaimana status kita menghabiskan, setengah dari ramadhan yang telah berlalu ini selamat beri salam semoga senantiasa tercurah untuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman para pendengar radio muslim dimana pun anda berada rahimani wa rahimakumullah kita masih dalam pembahasan hukum ya, puasa dan hukumnya yang terkait dengan sakit dan penyakit di pertemuan kemarin, yang telah lalu, kita telah menjelaskan rincian tentang status orang sakit di bulan Ramadan, bagaimana keadaan sakitnya, status sakitnya seperti apa, yang apakah itu mempengaruhi e, puasa Ramadannya ataukah mempengaruhi kualitas e, puasanya, menyebabkan dia lemas atau seperti apa. Ya, kita telah mendapatkan rincian yang di pembahasan yang sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masih dalam subbab pembahasan yang terkait dengan sakit dan penyakit. Berikutnya adalah mengkodok puasa Ramadan dan membayar fidyah bagi orang sakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, orang yang sakit termasuk dalam ayat bahawa mereka mendapat keringanan boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Dengan ketentuan sakit sebagaimana sakit yang telah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya atau yang kemarin. Lalu mereka diwajibkan untuk mengkodok, ya mengganti puasanya di hari yang lain atau membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Ya puasa itu, puasa Ramadan itu di beberapa hari yang terdiri ditentukan di bulan Ramadan. Kana min kumadidon atau anasafanim fa'indatum min ayya min ukhur, atau siapa yang dia keadaannya sedang sakit ya di antara kalian atau dalam keadaan safar maka dia bisa mengqadanya mengganti puasanya di hari-hari yang lain wa 'ala ladhina yuthiqunahu fidyatun ro'am miskin barang siapa yang mampu ya orang yang mampu berpuasa tapi kemudian tidak mengerjakannya untuk lalu dia boleh membayar fidya untuk memberi makanan kepada beberapa orang miskin, ya. Dan ini adalah e, kondisi puasa di awal-awal pertama kali dichariatkannya puasa di bulan Ramadhan. Jadi puasa di bulan Ramadhan sebulan penuh adalah awalnya hukumnya sunnah sebelum akhirnya diwajibkan. Artinya e, bagi orang yang apa namanya e, berpuasa, ya ketika awal syariat puasa ini diwajibkan diberi dua pilihan mau puasa sebulan penuh. Atau membayar fidyah. Ya, pilihannya yang dua. Kalau tidak bisa bayar fidyah. Mau tidak mau harus puasa. Namun pada akhirnya. Semuanya diwajibkan puasa. di Setelah turun ayat ke yang 185. Dan bagi siapa yang mau. Berbuat baik. Ya, ketika membayar fidyah kepada yang miskin. Maka itu lebih baik baginya. Dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian mengetahui. Maka berdasarkan lincian. Keadaan. Orang yang sakit di ayat Surah Al-Baqarah 185, sehingga di sini ada rincian yang akan dijelaskan cara mengkobol atau membayar fidyah bagi mereka yang dengan kondisi terkeput tersebut. Ya, yang pertama orang yang penyakitnya menetap dan terus-menerus tidak ada harapan untuk sembuh. Misalnya pasien dengan kanker ganas. Ya. Maka orang yang mengalami penyakit semacam ini tidak ada kewajiban. Untuk berpuasa Namun kewajibannya adalah memberi makan Atau bayar fidya sejumlah hari puasa Yang ia tinggalkan Gimana caranya Caranya bisa dengan mengumpulkan orang miskin Sejumlah hari yang ditinggalkan Kemudian memberikan kepada mereka makan Ya Maka disini ada catatan cara yang lebih mudah Untuk membayar fidya Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah orang miskin Dalam satu tempat dan satu waktu Ya. ya misalnya ada pasien yang tidak puasa Sebulan misalnya 30 hari. Lalu dia kumpulkan 30 orang miskin. Ya. Diberi makan bersamaan dalam satu waktu di satu tempat. Dan ini sudah mencukupi untuk membiar dia dan lebih mudah. Hari ini sebagaimana perbuatan sahabat Anas bin Malik. R.A. ketika sudah mencapai usia senja dan tua. Ya, disebutkan bahwa Anas bin Malik ketika sudah berusia senja. Ia memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Ya. Setiap orang miskin mendapat sepempat sok nabawi. Ya. Ini cara vidyahnya. Dan bagi para pendengar radio muslim dan mabut anda berada, ya saat ini pun juga banyak lembaga-lembaga sosial yang bisa menyalurkan e, vidyah, sehingga bagi yang kesulitan mencari orang-orang miskin, ya, ini lembaga-lembaga sosial biasanya sudah punya link atau channel untuk mencari orang-orang yang membutuhkan yang akan bisa diberikan makan sebagai sarana untuk membayar fidyah. Yang kedua orang yang sakitnya tidak terus menerus atau hanya sementara Misalnya demam, pilek atau semacamnya Maka yang statusnya kemarin seperti kondisi yang orang yang sakit membuat dirinya lemas ya, Atau bahkan terkadang yang bisa membuat dirinya bahannya Maka dia disunahkan atau bahkan wajib untuk tidak berpuasa Karena men, bisa men, men, apa, memberatkan dirinya atau malah membahayakan dirinya. Maka tentu dia nantinya wajib mengkodok di hari yang lain setelah ia sudah sehat. Artinya mengkodok di luar bulan Ramadan. Dan ketika dia mengkodok boleh berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut. Artinya boleh selang-seling. hari ini puasa, besok tidak berpuasa, ya. Karena faida tumit ayamin okor, ya. Maka silahkan kodok. Di sebanyak hari yang ditinggalkan di hari yang lain, kata Imdo Abbas Rajaan Humam menjelaskan ini tidak mengapa cara mengkotornya dipisah-pisah dan tidak berturut-turut di hari-hari e, hari yang tersebut. Ya. Kemudian Niko Nikedin, ya, e, memang ketika orang yang berhutang itu rasanya berat, ya, rasanya e, apa namanya e, berat untuk Untuk membayar puasa. Tetapi ya. ya, di situlah disunahkan. Puasa-puasa sunnah Ya ada puasa Senin Kamis Puasa Ayamul Bid Kemudian puasa Daud Dan puasa yang lainnya Atau puasa sunnah mutlak biasa Maka e, Tentu saja ya e, Ketika setelah, setelah kita di luar bulan Ramadan Mari kita tetap sama-sama menjalankan ibadah puasa Yang sunnah Sehingga ketika nantinya Qadarullah Allah tetapkan ya, Kita Memiliki kewajiban untuk membayar hutang Misalnya kondisi sakit menimpa kita Yang harus membuat kita membatalkan puasa Maka kita akan mudah Membayarnya di hari-hari yang lain Hari ini bayar, ya, besok tidak Ya besok tidak, kamis ya, Kamis bayar, atau misalnya Mau, karena dulu sudah terbiasa Puasa Senin-Kamis, lalu kemudian e, Di antara Puasa Senin-Kamisnya ada yang dia jadikan Sebagai puasa kodok ya, Karena dia ingin sudah terbiasa dengan puasa sunnahnya Maka ini insya Allah tidak mengapa Dan insya Allah tidak berani ya. Sebelum taroklah misalnya ada eh, Senin, Kamis itu Ada eh, Ya sekitar ada 8 hari Senin dan Kamis ya Kalau kemudian dalam sebulan berarti sudah 8 Dua bulan berarti sudah 16 hari Tiga bulan Berarti sudah naik lagi 24 dan seterusnya. Ya, sehingga tidak terasa 4 bulan dengan puasa ini kamis, orang yang punya hutang 1 bulan penuh sudah bisa membayar e, kewajiban pondok puasanya. Sehingga di sini kesimpulannya rincian untuk membayar fidya. Fidya itu untuk orang yang penyakitnya menetap dan terus-menerus, ya, tidak ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Sehingga kewajibannya hanya memberi makan, ya, fidya sejumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Namun orang yang sakitnya tidak terus-menerus atau hanya sementara, maka dia wajib mengkodok puasa di hari yang lain ketika ia sudah sehat dan tidak ada vidyah baginya rincian yang berikutnya ya e, pembahasan di berikutnya setelah kita membahas mengenai kodok dan vidyah bagi orang sakit maka bagaimana status orang yang sakit ya ketika bulan Ramadan ya, kemudian dia meninggal setelah dia sudah sakit di awal bulan Ramadan misalnya 10 hari lalu kemudian hari ke-11 dia meninggal dunia Mentus bagaimana hutang puasanya? Ya apabila seseorang sakit di bulan Ramadan kemudian ia tidak puasa selama beberapa hari, ya, maka ini eh, ada sebagian rumor, ya anggapan, ya pendapat bahwasannya utang utangnya masih ia miliki, ya utang puasanya masih ada, ya, sehingga bahkan harus dibayarkan jika ada yang dipuasakan oleh keluarganya dan seterusnya. Maka bagaimana statusnya? Ya. Pak memang harus dikodok oleh walinya? Pak benar seperti itu? Pak harus dijaga diganti jadi vidya? Maka ini perlu rincian. Jika uh, keadaan orang yang sakit, ya, orang sakit yang meninggal dan masih memiliki utang puasa, ya, yang pertama jika sakit dan meninggal di tengah bulan Ramadan nanti seperti apa? Ya ini perlu di di di di di, di, di lagi. Kemudian status yang kedua jika dia sakit di bulan Ramadan Ya, kemudian sembuh di ya, akhir Ramadan, tapi tidak sempat kodok, ya, ya, ya. E, bukan sengaja dia lambatkan, ya, tapi ternyata dia e, selesai, ya, membaik di pertengahan puasa. Puasa kemudian setelah syawal, ya, dia berencana mau apa namanya, mau mem membayar, ternyata ajal sudah menjemputnya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, jika sakit di bulan Ramadan, kemudian sempat mengkodok. Dan sengaja melambatkan kodoknya, ya. Sehingga dia, artinya dia mungkin menunda kodoknya sampai e, menjelang Ramadan sebelum Ramadan berikutnya atau semacam itu. Sehingga status ini tiga, nanti ini berbeda. Ya, dan statusnya semuanya memiliki hu, hutang. Nah, hutang puasa yang dikodok, ya, e, yang dipuasakan oleh walinya adalah hutang puasa nazar, ya, bukan hutang puasa Ramadan ya, karena Nazar itu adalah pembebanan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak Allah bebankan pada dirinya. Lain dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum beranjak kerincian, maka e, hal ini perlu dijelaskan. Rasulullah s.a.w. bersabda, wa anhu Barang siapa yang meninggal dan masih memiliki utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya atau kekerabatnya. Hadis dari Ibu Khalid dan Muslim akan tapi ya ini tadi yang dimaksud dengan halis di sini adalah utang puasa nazar bukan utang puasa di bulan Ramadan dan ini adalah pendapat terkuat yang diambil oleh para ulama di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhum beliau berkata apabila seorang sakit di bulan Ramadan kemudian meninggal dan belum membayar utang puasa maka dia ganti dengan membayar fidiyah tidak ada kewajiban qadha namun jika dia memiliki utang puasa nazar maka dikhodo oleh walinya atas nama si mayit ya sehingga yang dikhodo oleh wali itu adalah orang yang e, memiliki hutang puasa nazar dan Ibnu Abbas mengetahui ya hadis ini dan Ibnu Abbas tidak me, me, me, apa namanya menjelaskan bahwasanya walinya wajib menggoda puasa berpuasa dengan niat atas nama si mayit tidak tapi yang dijelaskan di situ adalah Uh, ini adalah statusnya untuk orang yang yang dia uh, meninggal dan punya utang puasa dia sempat bernazar berpuasa tapi belum sempat melakukannya dan ini juga adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah beliau berdalil dengan sebuah asar ya tidaklah seseorang berpuasa atas nama orang lain dan tidaklah seseorang sholat atas nama orang lain ya asar ini ada riwayat Malik di Kitab Asyam kitab an-nazar fi shiyam wa shiyam anil mayyin ya secara mauquf pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jadi orang yang sakit punya hutang puasa di bulan Ramadan tidak perlu dikalla atau dipuasakan oleh walinya kalau kita lihat apa yang dibahas dikatakan oleh ulama berarti kemungkinan fidya cara membayarnya namun di sini kita perlu rincian orang yang meninggal karena sakit di bulan Ramadan yang pertama jika sakit dan meninggal di tengah bulan Ramadan, ya misalnya dia sakit tanggal 1 Ramadan, kemudian meninggal tanggal 5, maka dia punya utang puasa 5 hari, ya. Nah, utang puasa 5 harinya tidak ter teranggap. Ia tidak perlu dibayarkan video oleh walinya karena ini memang di luar kesanggupannya. Allah taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Syekh Abdul Aziz bin Bas ya sama hati Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahallahu taala mufti kerajaan Arab Saudi yang sebelumnya sebelum yang sekarang ini orang tua saya meninggal pada hari ketiga di bulan Ramadan apakah wajib menyempurnakan bulan Ramadannya yaitu saya berpuasa menggantikannya selama 27 hari beliau menjawab tidak ada kewajiban apa-apa bagimu orang tuamu ketika meninggal telah gugur kewajibannya tidak ada ya tidak wajib bagimu untuk mempuasakannya dan tidak disyariatkan Lalu kemudian yang kedua, jika sakit di bulan Ramadan dan tidak sempat mengkodok, tapi dia dan juga dia tidak sengaja melambatkan pengkodokan atau pembayaran utang puasa Ramadannya Misalnya, yang ketika ia sembuh di akhir Ramadan, kemudian meninggal uh, dalam keadaan uh, belum sempat mengkodok, atau sempat mengkodok tapi belum semuanya dikodok, ya, masih ada sisa utang. Maka ini juga tidak perlu membayar fee Syed Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan jika seorang muslim sakit kemudian meninggal setelah Ramadan maka tidak ada kodok yang dikodokkan baginya dan tidak pula memberi makan atau fidyah karena ia mendapat udhul syar'i. I. demikian juga seorang musafir yang tidak berpuasa ketika ia meninggal ya dalam safarnya atau meninggal langsung ketika sampai maka tidak wajib mengkodok dan memberi makan atau membayar fidyah karena ia mendapatkan udhul syar'i. I. karena ajal adalah Ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan orang ini bukan termasuk orang-orang yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, jika dia sakit di bulan Ramadan, kemudian sempat sembuh ya, dan sengaja melambatkan kotaknya, ya, maka kalau seperti ini, utang puasa Ramadan yang harus dibayarkan berupa vidya oleh keluarganya atau walinya. Ya, membayar vidya bisa berupa memberi makan orang miskin dengan makanan pokok di daerahnya yang bisa mengenyangkan ya, satu hari utang puasa sambil dengan satu orang miskin yang diberi makan. Jadi kalau misalnya punya utang puasanya tiga hari, ya kasih tiga orang miskin untuk makan. Dan boleh orang mereka ini dikumpulkan satu tempat satu waktu kasih semua makan. Ini juga boleh. Dalam masa ilmu Ahmad, limaat Abu Daud beliau mengatakan saya mendengar uh, Ahmad bin Hamzah berkata tidak boleh berpuasa atas nama mayyim, ya, menggantikan puasa mayit kecuali puasa nazar. Aku Abu Daud tanyakan ya, si, uh, Abu Daud menanyakan kepada Ahmad Bagaimana dengan hutang puasa Ramadan Dia menjawab ganti dengan Fidyah Ibn Abbas berkata Apabila Seseorang sakit di bulan Ramadan Kemudian mati Dan belum sempat membayar hutang puasanya Maka dia ganti Dengan memberi makan fidyah Dan tidak ada kodok Namun jika dia memiliki hutang puasa nazar, maka dikodokkan ya dibayar dipuasakan oleh walinya atas nama si mayit. Ya, di sini diriwayatkan oleh uh, Abu Dawud dan dishaihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Sehingga dari sini kita lihat ya orang-orang yang uh, meninggal di tengah bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan kemudian uh, enggak sempat tidak ada kesempatan waktu untuk mengkodoknya di bulan Ramadan uh, setelah Ramadan ya dan langsung meninggal dunia maka tidak ada kodok dan fidyah bagi dirinya ada yang dia mengakhirkan pembayaran e, hutang kodok puasanya lalu kemudian meninggal maka sisa yang belum sempat dibayar atau tidak dibayar diganti dengan fidyah karena yang mempuasakan atas nama mayid itu hanya berlaku untuk statusnya puasa nadar yang belum sempat dibayar oleh si mayid ya. Adapun puasa yang lain ya e, arti, e, dalam hal ini ya, adapun puasa Ramadan tidak diwajibkan ya tidak ada cara pembayaran hutangnya dengan cara dipuasakan oleh walinya atas nama niat puasa untuk si mayit. Namun kalau memang sempat tertunda ya dan masih ada hutang atau belum sempat bayar dan ajal telah menjemputnya maka diganti dengan cara menggantinya ya dengan cara dibayarkan fidiyah atas nama si mayit. Yang bisa diambilkan dari harta warisannya atau mungkin ada kerabatnya yang berbaik hati membayarkan atas nama si mayat tersebut. Ya, khan dividen wa Yaqum Jumiaan itulah rincian terkait cara pembayaran hutang orang yang e, memiliki kodok puasa Ramadan dan fidyahnya seperti apa, kapan dia harus membayar kodok, kapan harus dia membayar fidyah, bagaimana statusnya kalau dia meninggal di tengah bulan Ramadan atau setelah Ramadan belum sempat bayar atau ada kesempatan bayar tapi belum bayar itu sudah kita jelaskan secara ringkas di dalam pembahasan buku ini yang semoga ini menambahkan e, khazanah ilmu kita dan bisa e, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kita memahami agama ini dan semoga ini menjadi jalan e, menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita semuanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bi khayrin yafaqihhu fi ddin siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan ada pada dirinya maka Allah akan jadikan dia faqih jadikan dia faham dalam urusan beragama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh